Baik, eh, kita akan lebih detailkan lagi, kita akan lebih jelaskan lagi ya agar tidak terjadi kerancuan tentang perbedaan antara ya wawu ma'iyah, wawu ma'iyah itu wawu yang digunakan untuk apa? untuk maf'ul ma'ahadi ya. Eh, kita akan menjelaskan perbedaan antara wawu ma'iyah yang mempunyai arti bersama dan wawu ataf ya, wawu ataf ini dia untuk Menggandengkan dua apa dua isim ya, menggandengkan dua isim. Nah, wawu atop ini mempunyai arti dan, ya, mempunyai arti apa dan. Kita akan lihat perbedaannya. Perbedaan yang pertama bahasanya isim yang terletak setelah wawu mak selalu mansub ya selalu apa Mansub Adapun isim yang terletak setelah wawu atop tergantung maktuhnya, tergantung yang diatopinya. Ya sekali lagi isim yang terletak setelah wawu ma'iyah selalu mansub karena dia sebagai maful maah. Adapun isim yang terletak setelah wawu atau tergantung dari makbuknya tergantung dari yang diatopinya. Sebagai contoh misalnya contoh yang ah, di depan telah kita sampaikan sarah aliun wal jabala. Di sini wawunya adalah wawu ma'iyah karena isim setelahnya dia mansup, ya. Kemudian contoh yang kedua, saro aliun wahasanun. Di sini ternyata isim setelah ya wawu dia mengikuti ya ekraf dari kata sebelum wawu yaitu apa ali sehingga wawu di sini dia adalah wawu atop, ya. Dia adalah wawu atop sehingga si Hasan, ya sekali lagi dia mengikuti Ekorop dari Ali, yang dalam hal ini dia Marfu. Kami kira dapat dipahami ya. Kemudian perbedaan yang kedua, ya, perbedaan yang kedua, bahwasanya pelaku dari Wahumayya hanya terdiri dari satu pihak. Saya perhatikan pelaku dari Wahumayya itu hanya terdiri dari satu pihak. Sedangkan pelaku pada wawu atau terdiri dari dua belah pihak. Ini kita lebih bisa memahami mau kita harokati apa. Ya, misalnya kalau kita harokati dengan salah satunya misalnya fatwa yang merupakan ciri nasab. Nah berarti dia kan maah Namun sebelumnya kita perhatikan dulu apakah dia betul-betul merupakan Makul maah atau tidak kita lihat wawunya tersebut, ya di antaranya kita lihat perbedaannya, ya perbedaan yang kedua ini bahwasanya apabila ya kita menganggap itu wawu ma'iyah maka pelakunya hanya ya hanya satu pihak saja, ya adapun kalau ya wawu atau dia terdiri dari dua belah pihak. Contohnya masih kita pakai Contoh yang awal Supaya kita nah, lebih dapat memahami Permasalahan ini dengan jelas Misalnya contoh yang awal tadi kita sebutkan Sarok Aliyun Waljabalah Ya Ali berjalan bersama gunung Nah kita misalnya Kita mau tanya ya Yang melakukan pekerjaan berjalan Itu satu pihak atau dua pihak Satu pihak tentunya ya Yaitu si Ali saja Sehingga Ya waunya di situ adalah wawu ma'iyah karena tidak mungkin si gunung itu ikut berjalan sehingga yang melakukan pekerjaan adalah cuma satu pihak. Oleh karena itu, kita bisa tahu bahwasanya wa tersebut adalah ya wa ma'iyah. Berbeda dengan wawu taf yang kita katakan di sini pelakunya terdiri dari dua belah pihak. Contohnya adalah Tsara Aliun wa Hasanun ya Ali Ya, dan Hasan berjalan. Memang si Ali berjalan, si Hasan juga berjalan. Jadi memang betul-betul pelakunya terdiri dari dua belah pihak. Sehingga kita katakan, Wa di sini adalah sebagai wah wa atau. Mungkin uh, antum semuanya mudah-mudahan sudah dapat memahami, ya, apa yang dapat kami sampaikan ini dengan baik ya. Baik, uh, ada sedikit catatan. Ya, ada sedikit catatan. Kita baca tata tanah Bahwasannya pada asalnya ya, Pada asalnya Huruf wawu yang terletak diantara Dua buah isim Adalah wawu atof. ya Kita pulang Kita cermati bahwasanya pada asalnya Huruf wawu yang terletak Diantara dua buah isim Adalah wawu atof Ini asalnya ya. Oleh karena itu seandainya Sebuah kalimat cocok untuk dimaknai dengan wawu atof maka wawu tersebut adalah wawu atof ya wawu atof Hah? contohnya ya tadi ya karena memang memungkinkan ya aliyun aliun wahasanun ya memang e, wawu di sini kita anggap sebagai wau ataf karena memang memungkinkan kita maknai demikian bahwasanya kita maknai si hasan memang dia betul-betul bisa berjalan sebagaimana si ali Ya mungkin dapat ya kita pahami dengan baik baru kalau tidak bisa kita maknai seperti al jabal misalnya maka baru kita ya anggap dia adalah sebagai makul maah Ya Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada antum semuanya. Mudah-mudahan antum semuanya dapat memahami pelajaran ini dengan baik dan senantiasa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa agar dimudahkan di dalam mempelajari al-lughah al-arabiyah.